Saya faham. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tibah nubarakan. Fi, kama yipub Rabbu wa irda. Wassalamu ala nabiina Muhammad wa ala ahlihi wa sahabih. Waman saar ala najihhi bi ila yoomiin ama bagn. Salamat dan pendengar radio hidayah. Di manapun anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karun yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rinci satu demi satu. Allah mengatakan wa inta'udun nikmat Allahilatuh suha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat itu adalah perjumpaan kita melalui udara pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersuah dalam raka beribadah. Dalam raka bertakaruf mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang akan membuat gugurnya sebuah kewajiban di atas pundak kita. Karena Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis yang diratkan oleh Imam Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Hukumnya wajib bagi setiap muslim Baik laki-laki maupun wanita Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita pada pagi hari ini Selanjutnya salawat dan salam Tidak lupa kita hanturkan kepada kedua kita uswah Hasanah kita Rasulullah SAW Peserta para keluarga beliau, ahli lbd beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau dari para sahabat sampai orang-orang di penghujung hari kiamat nanti. Amin. Ya Robbal alamin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, kita mengetahui bersama bahawa Nabi kita diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk salah satu misi yang mulia. Misi yang istimewa. Nabi sendiri yang menuturkannya kepada kita. Beliau mengatakan, "Innamabui'tsu li utammimish shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini, hadis yang sah, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian, memberikan testimoni kepada kita. Bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini saya rasa sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan melalui lisan-lisan para ustaz kita, para kiai kita, para masyayikh kita, para ulama kita. Namun... Timbul pertanyaan di benak kita Apa akar dari akhlak yang mulia? Dan apa makna serta substansi dari akhlak yang mulia? Apabila kita membaca literatur-literatur para ulama Kita membaca dan menolak buku-buku mereka Kita akan mendapatkan banyak sekali redaksi tentang masalah ini Banyak sekali definisi tentang ini Namun, salah satu ucapan yang sangat menarik adalah apa yang dijelaskan oleh sebagian para ulama kita seperti Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin al-Abad atau Syekh Naldim Sultan dan para ulama-ulama yang lain. Mereka mengatakan, dari banyak sekali redaksi dan definisi, ada satu Redaksi yang sangat penting untuk kita ketahui Tentang akhlak yang mulia tersebut Karena redaksi ini langsung dituturkan oleh Nabi kita SAW. Dan langsung didaulat oleh sebagian para ulama Sebagai akarnya akhlak yang mulia Karena setiap akhlak mulia dalam Islam Akan bermuara ke hadis ini Setiap ayat dan Al-Quranul Karim yang berbicara tentang adab dan akhlak akan bertemu dengan hadis ini. Itu sebuah hadis yang sering kita dengar. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbuli nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya, apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri Hadis ini adalah Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Dan Syed Abdul Razak bin Abdul Hussein Al-Abbad Mengatakan bahawa ini adalah definisi yang paling terbaik Tentang akhlak yang mulia Dan sebagian para ulama mengatakan Ini adalah akarnya akhlak yang mulia Kenapa? Karena setiap akhlak yang kita tampilkan Keluar dari hadis yang mulia ini Akarnya adalah hadis yang mulia ini, tidak beriman, salah seorang dari kalian, sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, sahabat Hang yang dirahmati oleh Allah dan juga pendengar Radio Hadith Hidayah, marilah kita habiskan beberapa menit ke depan untuk membedah dan merenungi akar akhlak yang mulia satu ini. Layu minul ahadukum hatta yuhibali akhirayuhibuli nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hal yang pertama yang perlu kita balas dan yang perlu kita bahas dan yang perlu kita ulas pada kesempatan ini apa yang dimaksud tidak beriman salah seorang dari kalian. Para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Nawawi Rahimahullah Salah satu pembesar madhab syafi yang kita ketahui Dan para ulama-ulama yang lain Mereka mengatakan bahwa tidak beriman dalam hadis ini Bukan berarti langsung dikafirkan hadirin Bukan berarti langsung dikeluarkan dari Islam para pendengar Namun tidak beriman dalam hadis ini Artinya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna Tidak beriman dengan iman yang sempurna Jadi Nabi mengatakan tidak beriman Salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna Sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa Yang ia inginkan untuk dirinya sendiri Jadi ketika kita tidak punya perasaan ini Kita tidak punya prinsip ini Kita tidak punya sikap ini Di dalam hati kita Maka iman kita tidak akan sempurna Walaupun kita rajin puasa keserian Kamis Walaupun kita rajin puasa 3 hari dalam 1 bulan Ayamul Bild misalnya Walaupun kita rajin puasa Nabi Daud Walaupun Qiyamul El kita tidak pernah putus Walaupun duha kita kita jaga Jika kita tidak memiliki perasaan ini La yuminu ahadukum Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian Iman anda tidak akan sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak apapun ibadah anda Itu makna Tidak beriman Di dalam sabda Nabi kita salallahu alaihi wa Hal yang kedua yang perlu kita ketahui Dan yang perlu kita renungi Apa hukum memiliki perasaan ini? Apa hukum menancapkan prinsip ini ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Jadi apa pentingnya perasaan ini di dalam hati seorang muslim? Apakah hukumnya sunnah saja atau bahkan hukumnya wajib? Syekh Shalih al-Utsaih membawakan kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau mengatakan, ada sebuah kaidah Setelah melakukan studi komprehensif bahwa apabila dalam sebuah dalil Iman itu ditiadakan Iman itu dinafikan Maka sampai kita mengerjakan sebuah amal Maka amal itu hukumnya wajib Dan apabila dalam sebuah dalil iman itu ditiadakan Karena kita mengerjakan Sebuah perbuatan Maka perbuatan itu Hukumnya haram Perlu diulang apa tidak nih Pak Nuruddin Pak Nuruddin bisa ulang tidak Jadi ini kaidah penting Dalam memahami dalil Mari kita ulang Pendengar sekalian Apabila iman itu Ditiadakan oleh Nabi kita s.a.w. dalam sebuah hadis sampai kita mengerjakan sebuah amalan maka amalan itu hukumnya wajib dan apabila iman itu ditiadakan dalam sebuah dalil karena kita mengerjakan sebuah pekerjaan maka pekerjaan itu hukumnya haram bil mitali tadihul maqal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 Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'manu bawa iqa." Barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi apabila kita suka mengganggu tetangga. Suara TV kita atau radio kita mengganggu tetangga, kenal pot kita, membuat tetangga kita batuk-batuk, kita buat acara sehingga tetangga kita enggak bisa tidur, kata Nabi Anda tidak beriman. Berarti mengganggu tetangga hukumnya apa? Sunnah Haram Jangan salah paham, jangan dikatakan sunnah loh hal, hal, Halnya haram kenapa? Karena iman kita ditiadakan oleh Nabi Kalau kita mengerjakan hal ini Jika tetangga kita merasa terganggu dengan perbuatan kita Maka mengganggu tetangga hukumnya haram Contoh yang kedua seperti hadis ini, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi, ma yuhibbali nafsi, tidak beriman salah seorang dari kalian, sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka, menginginkan kebaikan untuk saudara kita hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan apalagi mubah. Di antara contoh yang lain, Nabi mengatakan, La imana, Limanlah amanatalah Tidak ada iman Barang siapa yang tidak amanat Maka khianat hukumnya apa? Haram dan amanat hukumnya Wajib Karena iman kita ditiadakan <tuh> Itu menunjukkan Amalan itu sangat penting Sangking pentingnya Iman anda ditiadakan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena hadirin Yang dirahmati oleh Allah Para pendengar sekalian Akar ini tidak boleh kita remehkan. Akar ini harus kita perhatikan sebagai seorang Muslim, apalagi seorang Muslim yang sudah berusaha kembali kepada Allah, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mengkaji ilmu dan salah satunya adalah dengan media radio hang yang kita cintai ini. Maka kita harus berusaha menumbuhkan dan menanamkan akar ini di dalam hati dan jiwa kita. Kita harus menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu terdapat dalam diri kita. Sekali lagi, hukum akar ini adalah wajib. Hal yang berikutnya, setelah kita mengetahui hukumnya. Hal yang berikutnya, bahwa hadis ini memiliki riwayat yang lain ketika Nabi mengatakan minal khairi. Jadi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi hadis ini berbicara tentang kebaikan. Bukan berbicara tentang kemaksiatan. Bukan berbicara tentang kemungkaran. Apabila kita menginginkan apabila kita mengerjakan kemungkaran Lalu kita menginginkan kemungkaran itu dilakukan oleh saudara kita Ini tidak termasuk konteks hadis ini Hadis ini hanya berbicara tentang kebaikan hadirin Karena sekali lagi pelaku kemaksiatan ingin orang-orang lain bermaksiat sama seperti dia Makanya sebagaimana ucapan Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala'an Kata beliau Waddatil zaniyatu entazniya kulan niswah okamakal Pak seorang pezina menginginkan seluruh wanita berzina sama seperti dia. Kenapa? Karena kalau berzinanya sendirian enggak punya teman kan gitu. Coba kita lihat pelaku-pelaku kemaksiatan. Dia ingin semua masyarakat bermaksiat, biar ada temannya, biar tidak dikucilkan. Biar ada yang mensupport satu dengan yang lain, biar ada ta'awun. Ta'awun atau al-ithmi wal udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi itulah karakter para pelaku kemaksiatan. Makanya kan banyak kemaksiatan itu dibuat klub, dibuat perkumpulan. Kenapa? Karena mereka ingin setiap orang bermaksiat dengan maksiat yang ia kerjakan. Karena kalau semua orang bermaksiat, maka sesuatu yang dilakukan secara kemasyarakatan, gerakan warga atau gerakan rakyat, maka dianggap biasa dan tidak dianggap sebuah kemaksiatan. Dan ini tidak termasuk hadis ini Jadi ketika kita berzina Lalu kita menginginkan semua muslim berzina Ini tidak termasuk hadis ini Ketika kita minum minuman keras Lalu kita ingin tetangga kita minum keras Ini tidak termasuk hadis ini Hadis ini hanya berbicara tentang kebaikan Hadis ini hanya berbicara tentang amal soleh Hadis ini akan berbicara tentang hal-hal Yang merupakan Cabang-cabang keimanan di dalam Islam Yang akan kita bahas sebentar lagi itu Poin yang keberapa? Poin yang Wah kok Pertama Poin yang ketiga Poin yang ketiga Poin yang berikutnya Bidang Yang Termasuk dalam kandungan hadis ini Artinya dalam bidang apa sih? Kita harus menginginkan Kebaikan untuk saudara kita Sebagaimana kita menginginkan Untuk diri kita sendiri Hal ini dibahas oleh banyak para ulama Seperti Alimah Muhammad bin Sauda'udhimin Sheikh -Sali al Salih al-Sheikh Dan para ulama-ulama yang lain Kata mereka Yang pertama Dalam bidang akidah Dalam bidang akidah Dalam bidang keimanan Dalam bidang ideologi Artinya apa? Kata mereka Ketika kita mengetahui Ketika kita meyakini Mengimani Akidah yang benar Akidah yang sahihah Akidahnya Rasulullah SAW Dan para sahabat Akidahnya para imam-imam yang kita cintai Akidahnya Imam Malik Imam Abu Hanifa Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Akidah yang benar Yang mereka ambil dari generasi sebelumnya Lalu sebelumnya sampai kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Kita mempelajari akidah ini Kita meyakini akidah ini Maka kita harus punya Keinginan, kita punya perasaan Semoga Seluruh umat Meyakini akidah yang saya yakini Semoga Akidah umat Islam yang lain Akidah yang benar Akidah yang sahihah Aqidah yang berdasarkan dengan dalil, aqidah yang ada rujukannya, aqidah yang sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita harus punya perasaan seperti ini, kita harus punya harapan ini. Bukan belajar sendiri saja dengan dengan perasaan ingin menguasai surga sendirian. Tidak, ini keliru. Ketika kita meyakini. Sebuah akidah yang benar Kita yakin, karena referensinya jelas Karena literaturnya Bisa dipertanggungjawabkan Bahawa ini adalah akidahnya Rasulullah SAW Ini akhirnya para sahabat Ini diambil dari perkataan-perkataan Imam Syafiq Rahimahullah Ini diambil dari Penjelasan murid Imam Syafiq Al-Imam Muzani Rahimahullah Maka kita pun punya harapan Semoga tetangga saya meyakini hal ini Semoga teman saya pun konsep imannya, konsep tauhidnya seperti konsep tauhid Rasulullah SAW. Semoga umat Islam meyakini asma wa sifat tauhid asma wa sifat sebagaimana keyakinan Rasulullah SAW. Ini wajib para pendengar sekalian. Kita harus punya perasaan seperti ini. Bukan justru senang ketika kita lihat tetangga kita terjatuh ke dalam penyimpangan akidah. Bukan justru menertawakan ketika ada saudara kita melakukan kesyirikan misalnya. Karena ketidaktahuan mereka. Karena ilmunya belum sampai ke mereka misalnya. Justru sebaliknya kita harus sedih. Kita harus berharap semoga suatu saat nanti mereka meyakini apa yang diyakini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena sekali lagi, La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibali akhirnya yuhibulinafseh. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan sebesar besar kebaikan apa akidah yang benar. Puncak dari segala bentuk kebaikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana puncak dari seluruh kemungkaran. Dan kemaksiatan adalah syirik Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13 Inna syir kalau zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa Adalah kezuliman Adalah kemaksiatan yang paling besar Oleh karena itu, sebelum kita berbicara yang lain Akidah dulu Tauhid dulu Lalu kita berusaha menyampaikan akidah yang benar tersebut kita berusaha mensosialisasikannya karena kita ingin yang benar bukan hanya kita saja. Dan ini bukan mengklaim diri paling benar, tidak. Tapi ketika kita melihat referensi, melihat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan sebuah keyakinan, menjelaskan tentang konsep keimanan, lalu kita harus meyakininya. Dan ketika kita meyakininya, kita berharap orang lain pun meyakini akhidah yang benar seperti apa yang berusaha kita yakini itu bidang yang pertama para pendengar yang dirahmati oleh Allah bidang yang kedua dalam bidang ibadah dalam bidang apa dalam, ibadah, dalam bidang ibadah artinya apa artinya begini ketika kita mengetahui dan mempelajari ibadah yang benar ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wasallam kita mempelajari lalu kita amalkan solat seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu muniusal solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kita mempelajari dan mengamalkan puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha sahur seperti beliau. Waktunya disesuaikan dengan waktu beliau. Kita menjaga diri sebagaimana beliau menjaga diri Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbuka sebagaimana tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada saat kita berzikir mengikuti zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita bersalawat pun redaksinya kita berusaha sesuai dengan redaksi yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan haji, kita ambil manasik haji Nabi mengikuti saran dan perintah beliau khudz anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Setelah kita berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah Selanjutnya kita harus punya perasaan Kita harus punya harapan Semoga umat yang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita Mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah Sebagaimana kita menikmati Saat-saat sholat dengan cara yang benar Saat sebagaimana kita menikmati Bagaimana puasa Nabi SAW Kita harus memiliki harapan Semoga teman saya menikmatinya juga Semoga saudara saya sama Muslim Itu menikmati sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Bukan di monopoli saya saja Bukan di monopoli teman-teman kajian saja Semuanya ini yang harus kita miliki di dalam hati kita Dan ingat, memiliki perasaan ini wajib hukumnya Karena ini adalah tuntutan iman Karena sebagaimana kita menginginkan diri kita masuk surga Kita pun juga menginginkan saudara-saudara kita masuk surga Tidak boleh egois Apalagi hasad sama orang Apalagi dengki sama sesama muslim kana syarat masuk surga iman yang benar lalu amal saleh kan begitu kita tahu bersama surat al-asr wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa demi waktu sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Lalu Allah memberikan pengecualian illalladzina amanu wa 'amilus salihat. wa tawassabil haqqi wa sabar. Di antara syaratnya adalah iman dan beramal saleh. Maka sebagaimana kita ingin masuk surga dengan iman kita dan amal soleh kita Kita pun harus berharap seluruh umat Islam yang lain Masuk ke dalam surga dengan imannya dan amal soleh Oleh karena itu kita berharapkan imannya benar Akidahnya benar Tauhidnya benar Dan kita pun juga berharap ibadahnya benar Oleh karena itu ketika kita mengetahui sholat yang benar Kita berusaha sampaikan ke mereka Kita berusaha Jelaskan kepada mereka, sosialisasi kepada mereka, bukan karena kita merasa paling pintar, bukan, namun karena akar dari akhlak ini kita ingin pahala yang kita harapkan dirasakan juga oleh mereka, dan kita ingin surga yang kita cari selama ini didapatkan juga oleh mereka. La yuk minu ahlul qom, hatta yukhibali akhima yukhiburi nafsi. Jadi ini yang harus kita camkan bersama-sama itu dalam masalah dalam masalah ibadah yang ketiga dijelaskan oleh Syekh Saleh Syekh, Syekh Muhammad bin Salawud Amin dalam masalah meninggalkan kemungkaran meninggalkan kesalahan sebagaimana kita berusaha meninggalkan segala bentuk penyimpangan kemungkaran kemaksiatan dan kita gembira pada saat kita berhasil melakukannya Maka kita harus berharap Semoga saudara-saudara kita itu tidak bermaksiat kepada Allah Tidak melakukan kesyirikan Tidak melakukan tuntunan ibadah yang tidak ada syariatnya dan tuntunannya Dari Nabi Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi Sebagaimana kita bahagia saat kita berhasil meninggalkan kemaksiatan Kita meninggalkan kesyirikan kita meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunan dan sunahnya kita tidak boleh tertawa puas ketika saudara kita terjatuh ke dalam kemungkaran kita tidak boleh jadikan kesalahan mereka sebagai bahan olok-olok kita karena sebagaimana kita tidak senang diolok-olok orang, jangan olok-olok orang kita harusnya bersedih ketika saudara kita jatuh ke dalam kemungkaran, jatuh ke dalam kemaksiatan, bukan bertepuk tangan Bukan tersenyum puas Ini tidak sesuai dengan tuntutan iman kita Sebagaimana kita sedih terjatuh dalam kemaksiatan Terjatuh ke dalam kemungkaran Dan kita bahagia saat kita bisa menghindari hal itu semua Maka kita harus melakukan yang hal yang sama Untuk saudara-saudara kita Kita harus bahagia ketika dia tidak jadi melakukan kemaksiatan Tidak jadi melakukan kemungkaran Dan kita harus sedih Pada saat dia Terpleset Tergelincir Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jangan kita puas Ketika melihat seorang muslim melakukan Kesalahan, siapapun dia Sejauh Apapun dia dengan Allah SWT Karena Justru iman kita Seharusnya membuat mereka Atau membuat diri kita iba Ketika mereka melakukan kesalahan ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Maka nabi saw bergembira ketika para sahabat mendapatkan hidayah, para sahabat beramal soleh itu nabi orang yang paling bahagia. Makanya itu yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala, Azizun alaihi maanitum harisun alaihum bil muminin ro'ufurahi ra dalam surat at baqarah ayat 128 Allah Swt telah mengatakan tentang Nabi kita salam salam Azizun Adzhi Maanitum. Nabi memiliki rasa empati yang besar terhadap apa yang menimpa kalian. Kalau kalian sedih, Nabi pun juga ikut sedih. Kalau kalian sakit, Nabi juga ikut sakit. Hari Sunnahi Kum. Nabi punya semangat yang besar untuk memberikan hidayah kepada kalian agar kalian beriman kepada Allah agar kalian ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi semangat sekali, Nabi senang ketika kalian melakukan hal itu semua bilmukminiina roofurrahim. Dan Nabi sangat penyayang dan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, sebagaimana kita bahagia dalam meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, lalu kita sedih ketika kita terjatuh dan terpeleset, maka kita harus memiliki perasaan yang sama untuk saudara-saudara kita. Yang berikutnya, mendengar yang dirahmati oleh Allah, <tuh> dalam bidang dakwah, dalam bidang dakwah, apa maknanya? maknanya saat kita gembira, saat kita bahagia dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kalau kita mengharapkan hal yang sama untuk saudara-saudara kita, maka konsekuensinya kita harus mendakwahkan mereka, iya apa tidak? Iya. Karena kita ingin mereka dapat hidayah. Mereka ingin mereka kita ingin mereka itu keluar dari jurang kemaksiatan, jurang kemungkaran, kesalahan dalam masalah ibadah. Maka kita berusaha mendakwahi mereka. Ini konsekuensi. Jadi sekali lagi ketika kita berdakwah Ketika kita meluruskan, ketika kita mengklarifikasi sebuah kekeliruan Sebuah kesalahan Sebuah ke kegelinciran Itu bukan karena kita merasa diri paling suci, tidak Bukan karena merasa diri paling pintar, tidak Karena kita sayang sama mereka Karena iman kita menuntut, menginginkan yang terbaik untuk mereka pada Kesempatan tadi malam kita sudah jelaskan bahwa seorang mu'min harus berusaha melihat mu'min yang lain lebih beriman dari dia, lebih soleh daripada dia, lebih bertakwa daripada dia. Dia tidak boleh merasa diri paling suci, merasa diri punya jasa, punya andil kepada umat Islam. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, Arfa'un nasi qadran man lam ya'lam qadrah. Orang mu'min atau Orang uh, manusia yang paling tinggi keutamanya adalah orang yang tidak merasa dirinya punya keutamaan. Waak barunah sifatlah dan manusia yang paling tinggi kedudukan yang paling banyak jasa-jasanya dalam yaalam fadalah orang yang tidak merasa punya jasa, orang yang yang tidak merasa punya kedudukan. Jadi bukan berarti. Atau bukan maksud ketika kita menjelaskan kebenaran Menjelaskan akidah yang benar Menjelaskan ibadah yang sesuai dengan sunnah Bukan maksudnya kita ingin show of force Kita ingin memperlihatkan ilmu kita Kita ingin memperlihatkan kehebatan kita kesalehan kita Tidak sama sekali, itu tidak tepat Namun yang harusnya kita miliki adalah Karena kita menyinginkan yang terbaik untuk saudara kita Sebagaimana kita tenang, bahagia di dalam di dalam ibadah ini di dalam akidah ini, kita pun ingin saudara kita merasakan hal yang sama oleh karena itu kita dakwahi mereka kita jelaskan, kita sampaikan ayat-ayat Quran dan hadith-hadith Nabi SAW dan yang perlu kita ingat juga tentang masalah ini <coughs> cara menyampaikannya cara menyampaikannya pada pendengar Terapkan hadis ini, terapkan akar ini Kita harus berusaha menyampaikan kebenaran Dengan cara yang kita inginkan apabila kita yang menjadi pendengarnya Apabila kita yang menjadi objek dakwahnya Apabila kita yang menjadi audiensnya Tentu saja dengan selama cara itu tidak bertentangan dengan syariat jadi, saat kita mendakwahi orang, menasehati orang, agar orang itu kembali kepada kebenaran, gunakan cara yang baik sebagaimana Anda ingin didakwahi dengan cara yang baik. Saat kita, dahulu khususnya, saat kita belum tahu, saat kita sedang mencari kebenaran, sedang kita pada saat kita sedang membandingkan antara yang A dan yang B misalnya, kita ingin dakwah model apa? yang kasar atau yang lembut hadirin, yang lembut maka jangan dakwah dengan cara yang kasar di hadapan orang karena anda sendiri kan nggak mau dikasari orang, anda ingin dilembuti orang. Ingatlah hadis ini, la yumino ahadukum hatayuhibali akhi ma yuhibuli nafsi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita ingin didakwai dengan lembut maka lembutkan orang, lembuti orang. Sampaikan dakwah ini dengan lembut Sebagaimana kita tidak ingin didakwah dengan cara yang keras Dengan cara yang disudutkan Dengan cara yang diremehkan Dengan cara dijatuhkan Maka jangan jatuhkan orang Jangan keras dengan orang Lembutlah dengan orang Maka narifku fisyen ilazana Tidaklah kelemah lembutan Berada dalam sebuah kondisi Kecuali akan menghiasi kondisi tersebut Coba tanya diri kita, dulu waktu saya, mend saya mendapatkan hidayah, model dakwah apa yang saya dengar? Apakah saya dibodoh-bodohi? Ternyata tidak. Kita didekati, kita disikapi dengan baik, kita dilembuti. Mungkin kita diberikan hadiah oleh orang tersebut, diajak ikut kajian, lalu habis selesai kajian, diteraktir makan kan begitu, biar hati, akhirnya hati kita lembut, hati kita terharu hati kita senang, ini orang kok baik banget, lalu kita tanya kok anda baik sekali dengan saya, lalu dia sampaikan hadis Nabi SAW Nabi pernah ditanya Amalan apa yang paling baik di dalam Islam Atau di antara amal yang paling baik dalam Islam, Lalu nabek mantut imut ta'am Engkau memberikan makan, engkau mentraktir makan kepada orang lain Akhirnya kita tertarik dengan sunnah Nabi SAW Maka kalau kita senang demikian Dan kita ingin mendakwahkan orang lain Traktir makan juga Sebagaimana kita senang ditraktir makan Kasih hadiah kepada orang Kalau bicara yang santun, kalau bicara yang lembut Sebagaimana kita ingin disantun oleh orang Disantuni dengan bahasa, dengan kata-kata, maka bersantunlah ketika berbicara saat kita mendakwahi om oh manusia. Karena kalau kita keras, kita kasar, ini tidak fair, ini tidak objektif. Ketika Anda tidak suka dikasari, lalu Anda kasari orang, Anda tidak suka dikerasi, lalu Anda kerasi orang, maka Anda telah berpisah dengan hadis layuk minu ahadukum hatayuhibali akhi ma'ayuhibulinafsi maka coba kita renungkan hadis ini pada saat kita berdakwah. Kalau kita jadikan diri kita sebagai cermin, dulu saya terima dakwah ini seperti apa? Oh dengan kelemah lembutan ustadznya, kesantunan akhlaknya, maka berdakwah dengan akhlak, maka berdakwah dengan kelemah lembutan. Saya tidak ingin dulu itu saya dijatuhkan, saya digurui, maka jangan berdakwa dengan cara menggurui orang, atau kesannya menggurui orang, orang gak suka digurui dulu saya harus proses ketika hijrah kepada kebenaran, ketika mengikuti sunnah Nabi SAW, maka beri waktu kepada orang lain jangan menuntut orang berubah dalam hitungan detik, kita bukan pesulap dan pesulap juga pakai trik tidak langsung merubah, oh, merubah sesuatu oleh karena itu hadirin sekalian Pendengaran dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala berikanlah waktu, jangan memaksa masyarakat berubah sebagaimana kita merubah telapak tangan kita. La yu minu aha dukum, hatayu hibali ahi, ma yuhiburi nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini yang harus kita, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita ingin dilembuti orang, tapi kita keras dengan orang. Kadang-kadang kita minta waktu, namun kita tidak memberikan waktu kepada orang lain. Terkadang kita ingin disikapi dengan bijak, tapi kita tidak bisa bijaksana di hadapan orang lain. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang digariskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bidang yang terakhir dalam bidang mu'amalat. Dalam bidang bersosialisasi dengan manusia, dalam bidang hub lumina nas, artinya sikapi orang lain, bergaullah dengan orang lain dengan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. La yu ahadukum, hatta yuhibari akhima yuhibulinafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai yang menginginkan untuk saudaranya apa yang inginkan untuk dirinya sendiri. hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah artinya apa artinya ketika kita bertemu dan berpapasan dengan orang apa yang kita inginkan kita ingin ia senyum di hadapan kita saya ingin bertanya hadirin yang ada di studio kalau kita ketemu dengan orang kita ingin dia cemberut atau tersenyum tersenyum, tersenyum masuk sepakat di sini ya ijma jadi terjadi kesepakatan konsensus diantara kita kalau kita lewat orang lewat di hadapan orang kita ingin dia tersenyum, maka terapkan hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita ingin orang lain tersenyum di hadapan kita, maka senyumlah ketika kita melewati orang. Ketika kita berpapasan dengan orang, lihat, ketika kita tersenyum tanpa kita sadari kita sedang mengamalkan sunnah nabi tabas salallahu salam tabas sumu ka fi wajih ahi ka sadaqah senyummu dihadapan wajah saudaramu adalah sedekah makanya tadi saya katakan, seluruh dalil tentang masalah akhlak pasti ketemu dengan hadis ini pasti bermuara ke hadis ini contoh yang lain ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain assalamualaikum apa yang kita inginkan salam kita dijawab atau kita diacuhkan begitu saja kita ingin salam kita dijawab maka jangan sampai kita tidak menjawab salam orang lain karena kalau tidak anda tidak mengamalkan hadis inilah yuminu ahaduqum hatayuhibari akhima yuhibulinafsi pada saat kita bertemu dengan orang lain lalu kita terlibat pembicaraan dengan dia apa yang kita harapkan? Dia berbicara dengan kita dengan penuh kesantunan, dengan penuh kelembutan, dengan tata bahasa yang baik, atau, bah atau bahasa yang kasar, bahasa yang mencela, bahasa yang menyudutkan. Jawabannya tentu saja kita menginginkan ia berbicara dengan kita dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik. Maka kalau kita bicara dengan orang, gunakan bahasa yang baik. Gunakan cara yang santun. Gunakan Tata bahasa yang bijak. Karena layu minu ahadukum, hata yuhibali akhima yuhibuli nafsi. Ketika kita bertamu ke rumah orang, apa yang kita inginkan? Coba saya bertanya, kalau kita bertamu ke rumah orang, yang kita inginkan apa sih? Hmm? Wah, pengen mak, eh, pengen makan gratis. Subhanallah makan gratis. Bukan makan gratis ya, kita ingin dijamu dengan baik. Dan parameternya bukan pada menu Walaupun para, para ulama mengatakan inti dari jamuan adalah menyediakan makanan Tapi inti bukan menu, tapi intinya adalah sikap Intinya adalah bagaimana cara menyambut tamu Kita ingin dijamu dengan baik Kalau demikian, terapkan hadis ini Jika ada tamu menetangi rumah kita, mengetuk pintu rumah kita Maka jamu dia dengan baik Karena kita ingin dijamu Sebagaimana kita ingin dijamu, jamu orang lain Jangan justru kita campakkan, kita tinggalkan Kita hidakan Atau kita sindir dia Kok uh, Tau aja datangnya pas makan siang Wah jangan bilang <tuk> seperti itu Karena kita akan tersinggung ketika kita dikatakan demikian Terapkan hadis ini di setiap Interaksi kita Ketika kita sakit Apa yang kita inginkan Kita ingin dijenguk oleh orang-orang yang kita kasihi Maka ketika kita Mengetahui sahabat kita sakit Teman kita sakit, saudara kita sakit dan kita punya waktu, jenguk dia. La yuk minu ahadukum, hatayu hebali akhima yuk heboli nafsi. Ketika kita berhutang dengan orang lain, coba kita renungkan. Kalau kita yang ngutangin, apa yang kita inginkan, kita ingin dia bayar tepat waktu, maka kita ketika kita berhutang bayarlah tepat waktu. La yuk minu ahadukum, hatayu hebali akhima yuk heboli nafsi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak ingin dibohongi. Kita ingin disikapi dengan sebuah kejujuran Maka ketika kita berinteraksi Ketika kita berbicara Ketika kita melakukan sebuah kesepakatan Jangan bohongi orang Jangan berdusta di hadapan orang Karena kita tidak ingin dibohongi Maka jangan bohongi orang Karena kalau kita lakukan hal itu lah yu minu a hadukum hatta yuhibali a khima yuhibuni nafsi tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri makanya tidak heran ini adalah akarnya akhlak yang mulia karena seluruh akhlak yang mulia pasti bermurah pada hadis ini. Makanya sebagian ulama mengatakan Kalau kita berhadapan dalam sebuah kondisi Lalu kita tidak tahu hadis, nabi secara spesifik Dalam kondisi tersebut Paling tidak jadikan hadis ini sebagai kaedah Jadikanlah hadis ini sebagai pegangan Saya suka gak sih kalau saya digitukan? Gitu. Saya nyaman tidak kalau saya disikapi seperti itu Kalau saya tidak nyaman Kalau saya merasa, jadi merasa tersinggung Maka jangan sikapi orang dengan cara itu Layu minu ahadukum hatta yuhibali akhima yuhiburi nafsim Terapkan ke dalam contoh-contoh yang lain Pada saat kita bergaul dengan orang tua kita Mereka. Coba kita renungkan Kalau saya sebagai orang tua Saya ingin diafau, saya ingin dihargai Saya ingin dihormati eh, Saya ingin disikapi dengan hormat oleh anak-anak saya Maka hormati orang tua kita Sayangi orang tua kita Begitu juga ketika kita berinteraksi dengan anak kita Apa yang kita inginkan dari anak kita Apa yang kita inginkan pada saat kita menjadi anak kita ingin orang tua kita punya waktu sama kita. Punya waktu liburan dengan kita. Berjalan-jalan atau bermain dengan kita. Kita ingin orang tua kita enggak sibuk bekerja. Habis waktunya di luar rumah. Kita ingin curhat dengan orang tua kita. Kita ingin bersendagurau dengan mereka. Maka ketika kita menjadi orang tua sekarang. sisihkan waktu untuk anak kita. Curhat dengan anak kita. Ajak mereka bermain. Dan seterusnya. Terkadang dulu waktu kita. Jadi anak kita mengharapkan orang tua kita punya waktu dengan kita. Dan sekarang saat kita jadi orang tua, kita sama sibuknya dengan orang tua kita dulu yang kita protes tersebut. Jadi hadirin, pendengar yang dirahmati oleh Allah, la yomino ahadukum hati yuhibari akhima yuhibulinabsi. Sekali lagi ini membuktikan hadis inilah akar dari akhlak yang yang mulia. Mungkin ada yang bertanya di antara kita Apa penyebab Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Menuntut kita Untuk menginginkan Kebaikan Bagi saudara kita Sebagaimana kita menginginkannya untuk diri kita Apa sebabnya Apa alasannya Apa latar belakangnya Hal ini dijawab oleh Al-Hafidh ibnu Ibn Raja Al-Hanbari Rahimahullah. Beliau mengatakan, mari kita simak baik-baik jawaban yang sangat menarik ini. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Muslim, Mathalul mu'minin fitawad dihim watarahumihim kamathalil jasadil wahid umpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain di dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka itu seperti satu tubuh. Ida shta kaminhu adun tadaa Allahu sairul jasadilhum awasahar. Apabila salah satu tubuh, salah satu anggota tubuh merasakan sakit maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya dengan Panas tinggi suhu badan kita naik atau saat kita tidak bisa tidur di malam hari kata Al Imam Ibn Rajab inilah alasannya. Adapun penggalan akhir hadis ini menunjukkan penderitaan. Adapun hadis yang sedang kita bahas menunjuk berbicara tentang bidang kebaikan. Tapi intinya alasannya dan faktor pendorongnya karena kita dan saudara kita adalah satu tubuh kita dan dia satu tubuh yang sama gamatsalil jasadil wahid sebagaimana satu tubuh dan setiap anggota tubuh menginginkan yang terbaik untuk anggota tubuh yang lain anggota tubuh kita menginginkan yang terbaik untuk anggota tubuh yang yang lain walaupun dia tidak menikmati secara langsung Iya Pak, tidak Saya akan berikan Ilustrasi sederhana dalam masalah ini Ketika Sepatu atau sendal kita jebol Pernah mengalami Kenyataan seperti itu, tidak? Pernah, pernah ya Sering Pak Oh sering. Masya Allah Ketika sepatu atau sendal kita jebol apa yang terjadi akhirnya untuk sementara waktu telapak kaki kita kita biarkan bersentuhan dan bergesekan langsung dengan aspal akhirnya apa yang terjadi telapak kaki kita lecet-lecet telapak kaki kita uh, kalau bahasa batamnya apa sih kapalan sini kapalan juga enggak? Iya pahamnya. Iya ya, paham, ya. ya, ya. mengepal, iya mengepal. Kaki kita sakit dibuatnya. Apa yang terjadi? Seluruh anggota tubuh yang lain tidak tinggal diam. Seluruh anggota tubuh yang lain tidak tinggal diam. Mereka menginginkan kebaikan untuk telapak kaki. Mereka sepakat. Kita harus membelikan si kaki sepatu atau sendal yang baru. Semua sepakat. Terjadi ijma. Mata sepakat, hidung sepakat, mulut sepakat, telinga sepakat, tangan sepakat, pinggul sepakat, perut sepakat, kepala sepakat. Kita harus membelikan kaki sepatu atau sendal yang, yang baru. Akhirnya ketika weekend atau akhir pekan, mereka sepakat untuk berangkat ke toko sepatu Dan yang menariknya Tidak ada yang protes Tidak ada yang tidak setuju Semua berangkat Walaupun mata itu capek Kalau kalau ingin nurutin gendak hati sih pengennya tidur Tapi mata ikut berangkat Mata tidak mengatakan Kalian aja yang pergi deh Saya mau tidur di rumah Gak mah, tidak bisa Mata ikut berangkat Otak mungkin selama weekdays atau hari kerja diperas, ikut berangkat. Walaupun inginnya sih refreshing. Tetapi karena si kaki butuh sepatu, semua berangkat ke toko sepatu. Tangan pun ikut berangkat. Semua ikut berangkat. Telinga berangkat. Ketika sampai di toko sepatu, apa yang terjadi? Semua sibuk mencari sepatu yang terbaik untuk si kaki. Semua sibuk Bahkan yang paling tenang justru si kaki Ya tidak Mata sibuk menjelajah rak-rak sepatu tersebut Mata mencari mana sepatu yang paling Yang paling bagus dan yang paling cocok untuk si kaki Itu mata Mulut komat kamit berbicara dengan Pelayan atau penjaga toko tersebut Mbak, saya mencari sepatu ukurannya 4-3 yang paling bagus buat kaki saya. Subhanallah. Padahal yang padahal itu bukan buat mulut, ini buat kaki, tapi mulut yang repot, mulut yang ribet, mulut yang nawar. Pokoknya harus bagus dan murah, Mbak ya. Kan begitu. Ketika Mbaknya memberikan ukuran 40, padahal si kaki ukurannya 43. Yang protes siapa? Kaki atau mulut? Mulut. Mbak gimana sih? Ini gak muat Kalau kaki saya paksa kan, Dia akan lecet, kesian si kaki Saya minta 4-3 Pak. Subhanallah Mulut gak mengatakan, biarin aja Ini kan buat si kaki Mau lecet kayak mau enggak urusan dia Saya kan gak ada urusan Tapi mulut tidak melakukan hal demikian Dia menginginkan kebaikan untuk si kaki Dia protes Ternyata harganya kemahalan, dia tawar Yang tawar kaki apa mulut Kalau antum beli sepatu yang nawar mana Mulut Subhanallah, mulut yang nawar kaki mah asik santai-santai aja. Dia yang paling tenang, dia yang paling relax, dia yang paling simpel. Itu mulut. Telinga pun juga mendengar dengan seksama penjelasan pelayan toko tersebut. Berapa harganya, tipenya seperti apa, keunggulan sepatu itu apa, dari kulit apa di, di apa dibuat. Subhanallah, itu telinga. Mendengar dengan tajam Tangan pun juga demikian Tangan berusaha meraih dan mengambil Sepatu yang ada di rak sepatu itu Tangan gak mengatakan kepada kaki-kaki Ambil sendiri aja deh Yang butuhkan Yang butuhkan anda Anda aja yang ambil. kenapa saya ngribet Udah ambil sana, subhanallah Tangan tidak melakukan hal demikian, dia ambilkan Lalu dia lihat Dalamnya, subhanallah Nah, ketika size atau nomor 43 sudah ada, apakah si kaki suruh pakai sendiri? Ki, pakai sendiri aja tidak, yang memakai kan tangan subhanallah, tangan melayani ingin yang terbaik untuk si si kaki lalu ketika sudah cocok, yang bayar siapa? kaki atau tangan? tangan-tangan yang keluarkan uang dari dompet dan membayar gak suruh si kaki anda kan yang punya hajat, kenapa anda gak bayar? subhanallah setelah sepatu itu sudah terbeli akhirnya mereka pulang dengan gembira coba lihat, semuanya gembira padahal yang dibeli hanya untuk kaki tangan gembira, mulut gembira, mata gembira telinga gembira, tidak ada yang hasad sama sekali, tidak ada yang dengki tidak ada yang kecewa, mulut gak kecewa kenapa sih kaki aja yang dibelikan sepatu saya gak pernah dibelikan sepatu untuk disumpal, enggak kan mulut gak pernah komplain, semua gembira Itulah mukmin. Mathalul mukminin fi tawadhi, mutaraqumihi wa ta'athufihim kamathalil jasad, Perumpamaan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam kasih sayang di antara mereka. Itu ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh saling mensupport sama-sama menginginkan kebaikan untuk saudaranya dan ketika kita Merasakan kita dengan dia satu tubuh Maka kita harus menginginkan kebaikan Untuk dia sebagaimana kita menginginkan Untuk diri sendiri Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Kita buka sesi tanya-jawab Barang siapa diantara pendengar Ingin bertanya Ingin memberikan masukan atau memberikan koreksi Dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan Pagi hari ini saya berikan kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tayyib Jazakallah Khairon kepada Ustaz Muhammad Nuruzkri yang telah menyampaikan materi pada pagi yang berbahagia ini dengan uh, tidak terasa ternyata sudah satu jam berlalu, namun sangat uh, asik dan menariknya pembahasan pada pagi hari ini sehingga tidak terasa hampir satu jam telah berlalu. Uh, pendengar setia di mana pun juga anda berada dan uh, saya ingatkan bahwa pada uh, kajian kita pada PG ini adalah live dan Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio De, dan Anda bisa menghubungi di dua line telepon yang telah disediakan yakni 0778467108 dan 0778468106 dan juga Anda bisa uh, memberikan pertanyaan lewat SMS dan dengan kode KI kemudian kirim ke 08564868410106 dan bagi Anda yang ingin uh, interaksi dengan ustaz maka kami persilakan di 468106 uh, atau juga di 467106 Uh, Ustadz sebelum uh, apa kita coba angkat penelpon yang masuk uh, Dari saya ada pertanyaan Ustadz uh, Kalau tadi disebutkan bahwa hadis yang mulia ini adalah menjadi akar dari sebuah akhlak uh, yang mulia Dan sementara uh, Apa namanya Uh, banyaknya kandungan yang ada dalam hadis ini akan tetapi sedikitnya kaum muslimin yang memahami dari makna yang yang besar, yang banyak dari hadis yang mulia ini Apa kira-kira uh, kiat untuk ini bisa tersebar luas uh, kepada kaum muslimin sehingga mereka dalam rangka untuk mengamalkan akhlaknya tadi betul-betul kembali kepada akar dari hadis yang mulia ini Ya yeah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ya terima kasih kepada Pak Nuruddin Atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ini Di antara kiat agar kita benar-benar bisa meresapi Dan benar-benar memahami apa substansi Dari setiap senyum manis kita Dari setiap salam yang kita ucapkan Dari setiap kesantunan yang kita tunjukkan Yang pertama tentu saja Dengan belajar belajar dan terus belajar. Artinya kita tidak akan memahami hakikat ini kecuali kita belajar. Kecuali kita mengkaji. Kecuali kita sempatkan waktu untuk menekuni qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mempelajari hadis Nabi, kita baru terbuka, kita baru mengetahui Bahawa ternyata di balik senyum kita itu, di balik akhlak mulia kita itu, di balik uh, jengukan kita itu, di balik jamuan kita itu, ada sebuah akar yang berkaitan dengan iman kita. لا يُمِنُّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُهْبَرِ أَحْيَمَ يُهْبَرِ نَفْسِيَ. Tidak beriman salah satu, salah seorang dari kalian sampai ia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dengan mempelajari, dengan mengkaji. Dengan datang ke Majelis Ilmu, dengan mendengar radio dakwah seperti Hang FM ini, kita menjadi mengetahui, kita jadi e, paham dan lebih termotivasi lagi untuk menunjukkan akhlak yang menunjukkan akhlak yang mulia. Itu kiat yang pertama. Hmm. Kiat yang kedua, dengan bergaul bersama orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan berdiskusi dengan mereka Kenapa mereka berakhlak seperti itu Apa yang mereka cari Apakah perhiasan dunia yang menipu Sebagaimana yang dilakukan oleh para penjilat Para oportunis Atau Mereka mencari Ridha Allah Jalla wa'ala Mereka mencari akhirat Mereka mencari surga Mereka ikhlas dalam melakukannya jadi dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia kita akan semakin paham esensi dari akhlak yang mulia tersebut dan kita bisa dengan mudah atau uh, kita bisa setahap demi setahap mengamalkan satu demi satu akhlak mulia tersebut. Lalu yang ketiga berdoa kepada Allah subhanahu wa taala udhuuni astajib lakum minta kepada diriku maka aku akan kabulkan dalam salat al-firat 60 minta kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita. Allahumma hassanta khalqi fa hassin khuluqi ya Allah sebagaimana engkau memperbaiki atau membuat bagus tubuhku ini fisikku ini maka perbaikilah akhlak dan attitude atau perbaikilah uh, sopan santunku dan lain seterusnya mungkin itu beberapa hal singkat tentang masalah ini wallahu ta'ala misaa'a Nah, itu juga dan juga uh, saya ingatkan lagi bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 4 067106 dan 468106 dan sebelum uh, kita terima telepon ada pertanyaan dari Pekanbaru dan oh ya yeah, ini pendengar uh, di mana pun juga ber, uh, berada dan juga pendengar radio Hidayah di Pekanbaru. Acara ini adalah live juga di relay sama Wanwan uh, uh, kita di Pekanbaru dan salah satunya uh, yang akan saya bacakan adalah pertanyaan dari Pekanbaru. Di sini pertanyaannya Ustaz Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Assalamualaikum. sikap kita terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap uh, Awas yang mana mereka mengatakan bahawa dakwah itu uh, sering mengatakan bahwasanya uh, uh, uh, yang mana mereka mengatakan bahawa dakwah tersebut adalah dakwah sesat uh, keras kemudian suka memfitahkan dan suka mengharamkan dan lain-lain dan apa trik-trik agar kita tetap istiqomah dalam di atas uh, dakwah uh, sunnah tersebut. Cazakul Allah Iya, terima kasih dan uh, jasa kumolakaran kepada penanya. Siapa yang bertanya? Pak siapa? Uh, uh, di sini ada uh, salah satunya Ummu Aisyah di di Kulim, Bekanbaru. Iya. Iya, ya, terima kasih kepada Ummu Aisyah dan penanya-penanya uh, yang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang serupa, pertanyaan yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana cara kita menyikapi orang-orang seperti itu? Tentu saja jawabannya yang terbaik adalah Kembali kepada surat Al-Ahzab ayat 21 lakum Telah ada dalam diri Rasulullah SAW Suri tauladan yang baik untuk kalian Siapa yang bisa mengambil keteladanan Nabi Limankan ayarjullah awal yaumil akhir Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Jadi jawaban secara global Kembalikan kesunah Nabi Bagaimana Nabi menyikapi Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau, orang-orang yang benci terhadap dakwah beliau, orang-orang yang menghalang-halangi beliau, memfitnah beliau, mencaci beliau dan memaki beliau. Dan ketika kita melihat sirah Nabi SAW, maka kita tidak mendapatkan kecuali beliau menyikapi dengan akhlak yang mulia, beliau menyikapi dengan kesantunan. Beliau menyikapi dengan kearifan. Beliau menyikapi dengan kebijaksanaan. Di antara ayat Al Quran yang beliau jelaskan dalam masalah ini adalah dalam surat Fushirat ketika Allah mengatakan, idfa bil latihya ahsan balaslah perbuatan mereka dengan cara yang lebih baik, cara yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita walatastawil hasanatul walasayya. Ah. Allah mengatakan memang tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Kesantunan dengan kekasaran. Beda. Walah tastawil hasanatu wala saya. Namun ketika kita disikapi dengan keburukan, kekasaran. Kita di dengan fitnah di masyarakat. Ida fa'billatihi ahsan. Balaslah perbuatan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan mengikuti pola mereka, jangan memfitnah mereka sebagaimana mereka memfitnah kita, jangan kasar dengan mereka sebagaimana mereka kasar dengan kita. Allah mengajarkan kita idfa bilatihi ahsan. Lalu apa salah satu alasannya dan hikmahnya Allah katakan faida ladi baina kubainahu adawatun kanna huadiyun hamim. Karena bisa jadi orang yang pada hari ini menjadi musuh besarmu. Besok menjadi teman karikmu. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al Hafidz yang berkata karena manusia masih punya hati nurani, manusia masih punya perasaan. Ketika mereka memfitnah kita, lalu kita tidak balas. Ketika mereka menjelek-jelekan kita, justru kita menahan diri kita, kita tetap santun dengan mereka, kita tetap baik dengan mereka, kita tetap memberikan hak-hak mereka. Insyaallah suatu ketika hati nurani mereka tergerak, mereka berfikir, boh. Kita ini bukan orang jahat. Orang jahat tidak seperti ini. Orang jahat tidak menampilkan akhlak yang seperti ini. Maka di, mereka lulu dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang berat membalas dengan cara yang lebih baik itu berat. Makanya Allah memotivasi di ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: ma Wa mayulakaha illa ladinasobaru. Tidak ada yang bisa melakukan hal ini kecuali orang-orang yang sabar. Jadi begitu kita berhasil, maka kita mendapatkan gelar sabar, mendapatkan gelar sabar Subhanallah. Gelar sabar itu lebih bagus daripada LC karena LC belum tentu sabar, tapi sabar itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mayulakohai lazuhaldin alfiim dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali salah satu tafsir dalam ayat ini kecuali calon penghuni surga. Jadi tidak ada yang bisa merespon kekasaran dengan kelembutan. Uh, kekerasan dengan kesantunan kata-kata yang uh, kotor dengan kata-kata yang baik kecuali calon penghuni surga inilah Allah katakan dalam surat Fusilat di ayat ke-30-an oleh karena itu pendengaran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang dilakukan nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah merespon keburukan dengan keburukan Paling tidak kata Allah wa Arit Anil Jahilin. Tidak usah direspon, tidak usah dipusingkan. Jadi ketika ada orang yang mencaci kita, memfitnah kita, jangan merespon seluruh perkataan tersebut. Ingat tidak? Apa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang orang yang cerdas? Kata beliau, orang yang cerdas adalah al-fatinul mutaqafil. Orang yang cerdas kata Imam Syafi'i adalah orang yang otaknya encer dan tidak sensi jadi tidak tidak mudah tersinggung baru difitnah sedikit emosi baru difitnah sedikit nangis nangis tidak orang yang cerdas kata Imam Syafi'i orang yang tidak sensitif gitu tidak mudah tersinggung Jadi orangnya tenang saja dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ingat tidak perkatakan perkataan, perkataan Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama kali apa kata beliau kata beliau Mamin ahadin yat yati bimit limajit tapihi illa kotudi. Apa yang kau kata? Tidaklah ada satu pun yang datang membawa ajaranmu Wahai Muhammad. Membawa apa yang kau bawa? Kecuali dia akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Ini sudah sunatullah. Ini sudah sunatullah. Jadi tidaklah ada seseorang yang membawa ajaran sebagaimana yang dibawa oleh Nabi pasti akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Maka jangan berharap seluruh manusia itu suka dengan kita. Tapi bukan berarti kita seudun dengan mereka. Dan kita tetap sikapi mereka dengan akhlak yang baik. Lalu kita berikan udhur juga kepada mereka. Kita memberikan maaf kepada mereka. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin ada syubahat atau ada kerancuan di dalam pemikiran mereka. Mungkin mereka terprovokasi oleh seseorang. Praktikan hadis ini. Layuk minu ahadu komhatoy hibali akhima hiburi nafsi. Tidak beriman salah satu dari kalian sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita salah paham, lalu kita suudon dengan orang lain, berburuk saka dengan orang lain. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan orang itu memberikan uzur kan begitu? Kita harapkan orang tersebut memberikan maaf kepada kita. Maka ketika ada saudara kita salah paham tentang keyakinan yang kita yakini. Pengajian yang kita jalani, karena mungkin uh, kekurangan informasi atau salah informasi atau diprovokasi oleh orang, kasih utur kepada mereka. Sebagaimana kita berharap kita mendapatkan utur ketika kita salah paham. Lalu maafkan kesalahan mereka. Ingatkah bahwa salah satu doa Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy, Allahumma kafirli kaumifaiinnahum layalmuun. Ya Allah maafkanlah kaumku. Karena bisa jadi mereka tidak tahu. Subhanallah. Ya Allah maafkanlah kaumku. Sos. Karena bisa jadi mereka tidak tahu ini sebuah doa yang sangat luar biasa kata para ulama ketika Nabi berdoa dan Nabi menukilkan bahawa ini juga doa doa Nabi Nabi sebelum beliau Allahumma qafiliku mifainnahum la ya Allah maafkanlah kaumku karena bisa jadi mereka tidak tahu di dalam doa ini kata para ulama ada beberapa faidah yang pertama Nabi memaafkan Nabi memaafkan kesalahan mereka kesalahan mereka itu fatal apa tidak fatal mereka mencaci mencacimaki Nabi, memfitnah Nabi, mereka katakan Nabi itu seorang dukun, Nabi, mereka katakan Nabi seorang penyihir, mereka mengatakan Nabi orang gila. Siapa di antara kita sudah dikatakan orang gila oleh masyarakatnya? Nabi sudah mengalaminya. Ketika Nabi sedang sujud, isi perut hewan ternak ditaruh di punggung Nabi SAW, siapa di antara kita pernah mengalaminya? Saat sujud, ada orang yang mencih dengan kita meletakkan usus ayam atau usus kambing di atas pundak kita. Kita mulai mengalami hal seperti itu. Nabi pernah ditimpuki oleh uh, orang-orang ta'if ketika berdakwah, Lalu beliau diperangi di perang Uhud misalnya. Tapi beliau mengatakan, Allah ya Nabi memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bukan hanya sekedar memaafkan. Tapi Nabi berdoa kepada Allah agar Allah memaafkan mereka. Ini tingkatan lebih tinggi daripada hanya sekedar memaafkan. Ya atau tidak? Jadi, banyak banyak orang memaafkan, tapi tidak mendoakan orang yang dolim kepada dia. Nabi bukan hanya memaafkan, tapi Nabi mendoakan. Ada sebagian orang begini, Udah, saya maafkan anda, tapi biar Tuhan yang balas. Duh, maafkan kok Tuhan yang balas, kan begitu. Tapi Nabi tidak melakukan demikian. Nabi katakan, Allah Allah maafkanlah kaumku. Itu makna uh, kandungan yang kedua. Nabi. Nabi bukan hanya memaafkan Tapi Nabi pun juga mendoakan Yang ketiga Nabi mencari-cari alasan Yang bisa membuat mereka mendapatkan uzur Mendapatkan maaf Dimaklumi Apa kata Nabi Fa la ya Kaya, Karena kemungkinan mereka tidak tahu Saya ingin bertanya Orang-orang kafir Quraisy tahu apa tidak Kebenaran yang dibawa oleh Nabi Mereka tahu mereka sudah didakwahkan bertahun-tahun oleh Nabi dan kita tahu Nabi adalah dai terbaik, Nabi, Nabi adalah dai terfasih, Nabi adalah dai tersantun, na, da uh, Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dai yang paling sempurna. Mereka sudah tahu, tapi Nabi masih mengatakan fa'in dahum layalaman. Bisa jadi mereka tidak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya saking sayangnya Nabi kepada kaumnya, Nabi berusaha cari alasan yang semoga bisa membuat mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oh mungkin mereka tidak tahu, padahal mereka sudah tahu dan Nabi tahu mereka tahu tapi karena kebaikan, karena kesantunan, sama seperti seorang ibu seorang ibu itu tahu anaknya itu yang salah, tapi karena saking sayangnya, dia berusaha membela anaknya mungkin dia tidak tahu, mungkin anakku khilaf mungkin anakku diajak temannya, padahal dia tahu, anaknya ini yang ngajak-ngajak teman yang lain tapi karena sangat sayang dengan anaknya, dia berusaha mungkin, mungkin, mungkin, dan mungkin nah ini juga yang diucapkan Nabi SAW jadi suka, sudahkah kita mengamalkan sunnah ini? Ingat sunnah Nabi bukan hanya sholat, walaupun sholat adalah ibadah yang terpenting. Sunnah Nabi bukan hanya berpuasa, walaupun puasa itu sangat penting. Sunnah Nabi bukan hanya berdikir, sunnah Nabi bukan hanya menuntut ilmu agama. Di antara sunnah Nabi adalah doa ini, kita memaafkan orang yang mendonimi kita. Lalu kalau bisa kita doakan dia dan kita mencari udhur untuk dia, Allah Taala SWT. Ya, saya keluarkan atas jawabannya Ustaz Dan semoga maaf kepada pendengar setiap uh, Di mana pun ada berada Untuk telepon yang 0778467106 Kayaknya ada masalah Maka anda bisa mencoba menghubungi di 0778468106 Ya, Saya ingatkan di 0778468106 uh, Dan kita coba angkat penipul yang sudah masuk Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meratul Warga. Tegang siapa di mana, Bapak? Dengan Pak. Selamat di Batu Aji nih. Ah, Aiyah, silahkan Pak. Oh, begini, Ustad. E, kita menginginkan agar orang lain, e, setidaknya seperti orang lain seperti kita kan gitu intinya ya. Jadi misalnya begini, e, kita melihat dalam sholat seseorang ini salah gitu ya. Dalam pikiran kita kok orang ini nggak seperti saya itu. Tapi saya pernah bertanya. Saya merasa benar, tidak seperti itu dia dia itu salah dan saya benar gitu. Nah saya pernah bertanya seperti itu hal seperti itu adalah suatu kesombongan juga meskipun di dalam hati. Nah bagaimana caranya biar kita tidak terkelincir ke apa ke apa sifat kesombongan itu, Pak Ustad. Itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat uh, atas pertanyaan yang sangat bermanfaat ya pendengaran dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya Pak Selamat yang bertanya secara khusus. Kita perlu membedakan antara merasa diri benar karena mengikuti dalil atau karena mengikuti ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang kita yakini kebenarannya dengan merasa diri paling suci, merasa diri paling bertakwa, merasa diri paling saleh. Ada dua hal yang berbeda. Adapun merasa diri benar atau berada di atas kebenaran karena kita mengikuti Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, maka ini tidak tidak bertentangan dengan syariat. Bukankah Allah Subhanahu Wataala berfirman, Wa man ashanu kaulan miman da'ail Allah wa amilas salihah wa kaula inna mina muslimin. Dan ucapan mana lagi yang lebih baik daripada berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan Mengikrarkan, memproklamirkan Bahwa saya Adalah seorang muslim Saya adalah Seorang muslim Wah. Saya bagian dari umat islam Ketika kita berbicara Dalam ranah agama, ada banyak agama Sekarang Ketika kita mengikrarkan, saya seorang muslim Itu akan artinya, kita Memberikan identitas, bahwa saya Berada di atas kebenaran Karena nah Allah berfirman, inna dina inda Allah Al-Islam sesungguhnya Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam ketika kita mengatakan Saya seorang Muslim Bukankah kita sedang mengklaim bahwa kita berada di atas kebenaran Ya atau tidak Ya Maka mengatakan apa Menyatakan atau merasa diri berada di atas kebenaran Karena sesuai dengan Al-Quranul Al Karim dan Hadis Nabi SAW Maka Ini tidak bertandangan syariat Namun jangan merasa diri paling suci Merasa diri paling bertakwa. Karena kebenaran saja tidak cukup. Saya ingin bertanya, apa syarat diterimanya amal ibadah? Ikhlas dan itibak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kalau kita ganti redaksinya, syarat diterimanya amal ibadah adalah ikhlas dan benar. Kan begitu, ikhlas dan benar. Artinya, ibadah kita benar. Kenapa benar? Karena mengikuti Nabi SAW. Kalau kita hanya mengandalkan benar saja, amal ibadah kita diterima apa tidak? Tidak. Kita benar. Dari mulai takbiratul ihram sampai sujud benar. Semuanya usolli. solatlah kalian sebagaimana kalian menetapkan solat. Tapi niat kita ingin dipuji orang. Niat kita ingin tampil di hadapan orang. Lalu kita meremehkan orang. Ujub. Saya ini rajin solat karena saya orang baik. Ujub. Maka amal ibadah itu tidak diterima amal ibadah itu tidak diterima. Jadi bukan berarti ketika kita merasa berada di kebenaran, di atas kebenaran, lalu kita merasa diri paling suci, paling bertakwa, paling ikhlas atau paling saleh, tidak. Karena amal ibadah Anda tidak cukup hanya dengan kebenaran. Kebenaran harus dipadukan dengan keikhlasan. Sebagaimana keikhlasan harus dipadukan dengan dengan kebenaran Nah ketika kita merasa atau kita berada dalam kebenaran Yang sangat sulit kan adalah mewujudkan keikhlasan Makanya kita tidak boleh mengklaim apa hak kita Sedangkan para ulama saja kesulitan Mewujudkan sebuah perasaan ikhlas di dalam hati Jadi ketika kita di hadapan kita ada dalil Contoh ya Contoh teori ini saya langsung ambil contoh Nabi SAW bersabda dalam hadis musim, alla inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an Ketahuilah, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim ketika rukuk atau ketika sujud. Di hadapan kita sudah ada hadis riwayat Imam Muslim. Lalu teman kita curhat setelah salat. Eh, tahu enggak? Tadi saya ketika rukuk, saya baca surat At-Takatsur. Atau saya baca surat al kafirun Boleh tidak kita salahkan dia Dan kita yakin bahawa kita yang benar Kita katakan, tidak boleh Baca surat itu Karena Nabi melarang Ini hadisnya Ketika kita mengingkari, menyalahkan dia Menyalahkan kesalahan dia Kita merasa diri benar tidak Merasa diri benar itu sudah konsekuensi logis Kita merasa diri benar Tapi kita merasa diri benar ada alasan Karena di hadapan kita ada hadis luat muslim Boleh tidak seperti itu? Boleh Tidak ada masalah sama sekali Tapi jangan sampai ketika Anda meluruskan kesan orang Anda merasa lebih baik daripada dia Anda merasa lebih suci daripada dia Loh, apakah tidak kontradiksi Ustaz? Tidak Karena kan ketika kita menyalahkan seseorang Dalam sebuah kasus Ini kan baru satu kasus Nanti di akhirat kan dihitung semua Bisa jadi Anda benar dalam kasus ini Tapi dosa-dosa Anda lebih banyak dari Dalam kasus-kasus yang lain Itu sangat mungkin terjadi Jadi tidak ada konsekuensi logis Ketika kita meluruskan kesalahan orang Kita mengklaim diri kita paling suci Tidak ada konsekuensi logis Ketika kita meluruskan kesalahan orang Lalu kita beranggapan diri kita paling bertakwa Belum tentu Belum tentu nah, Justru sebaliknya Yang aneh kita tahu itu salah, tetap kita kerjakan. Jadi, merah, mengikuti kebenaran, lalu kita merasa diri benar, itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan logika sederhana. Justru yang tidak sesuai dengan logika dan fitrah, kita sudah tahu itu salah, tetap kita ikuti. Contoh, saya berikan ilustrasi sederhana. Apabila kita ikut ujian nasional, waktu kita uh, sekolah dulu. Atau misalnya adik-adik yang sekolah sekarang. Lalu ada soal. Ada soal. Multiple choice. Pilihan ganda. A, B, c Kita tahu nih, C ini salah. Atau C yang paling tidak benar di antara tiga pilihan. Tapi kita tetap pilih C. Kita tetap pilih C. Kira-kira kita ditertawakan sama orang apa tidak? Kita akan ditertawakan. Mas, kenapa Anda pilih C? Saya tahu sih itu salah, tapi tetap saya pilih aja. Loh gimana sih? Kalau Anda sudah tahu ini keliru, kenapa Anda pilih? Jadi justru orang mewajar atau orang memberikan kewajaran ketika kita melihat itu sebuah kebenaran lalu kita mengikuti hal yang kita yakini paling benar tersebut. Kenapa Anda memilih e, kenapa Anda memilih pilihan yang A? Karena saya meyakini ini yang paling benar. Oh ya, pantas, masuk, masuk di akal sehat Tapi kalau kita tahu ini yang paling salah, tapi kita tetap ikuti, itu tidak masuk ke akal sehat kita Jadi manusiawi ketika orang merasa ini yang benar dan dia mengikuti Dan dia merasa ini adalah jalan hidupnya dan dia berada dalam kebenaran Tapi orang seperti itu hendaknya dia open minded, dia terbuka jadi kalau ternyata dia keliru, dia siap merujuk dari pendapatnya dan mengikuti yang lebih benar lagi. Yang tidak boleh adalah merasa diri paling suci, paling uh, saleh, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena uh, alasannya sudah kita sampaikan pada pertemuan tadi malam. Ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh merasakannya. Jadi kesimpulannya hendaknya kita menghilangkan perasaan Paling merasa paling hebat, paling soleh, paling yunah gitu ya Lalu kita berusaha menasehati saudara kita dengan baik dan penuh kesantunan Dan dengan data atau hadis yang valid Allah Ta'ala Misa'ala Nah, jazakallah kerana tanggapan-nya Ustaz dan jawapan tadi uh, mengakhiri percubaan kita pada pagi hari ini dan sebelumnya saya mohon maaf kepada antum mendengar tiada di mana pun juga antum berada bahawa uh, banyaknya pertanyaan juga belum bisa dijawab sekarang dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dalam kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa bertemu dan berinteraksi dengan uh, Ustaz kita lagi dan insyaallah uh, masih akan ada beberapa pertemuan dengan beliau bagi antum.